Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Yaqulullahu azza wa jal Filqur'anil karim Ya ayuhal ladhina amanut takullah Haqqa tukati Wa la tamutunna illa Wa antum muslimun Fa inna asdaqal hadith Kitabullah Wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syarhal umur muhdafatuhah Fa inna kulla muhdafatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin kinnan Ma'asyiral muslimin Wal muslimat Rahimukumullah Ada satu fakta Dan data yang konkret Dirilis oleh instansi atau lembaga yang memang berkompeten di bidangnya tentang rumah tangga yang ada di Indonesia, baik oleh Kementerian Agama yang terkait dengannya adalah pengadilan-pengadilan agama, kemudian BKKBN, juga BPS, Badan Pusat Pusat Statistik. Itu datanya kurang lebih sama. Bahwa kasus perceraian di Indonesia dalam satu tahun itu menyentuh angka setengah juta. Padahal pernikahan yang tercatat dalam satu tahun kurang lebih ya 1.500.000 Artinya Dalam satu tahun Yang menikah Tiga yang cerai satu Dan ini sangat tinggi angkanya Pemerintah tidak tinggal diam Alhamdulillah kita bersyukur Pemerintah kita sangat Memperhatikan hal ini Jadi kasus perceraian di Indonesia itu sangat tinggi, bahkan kalau pemerintah itu kan mendatangnya sampai per daerah